insyaallah satu jam setengah bersama dengan guru kita Ustaz Danu yang nantinya akan banyak menyampaikan tausiah-tausiah wejangan-wejangan yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua Permisai rahmat-Nya Allah alangkah indah ketika kita mulai acara ini dengan berdoa kepada Allah semoga ilmu yang kita dapat hari ini adalah ilmu yang bermanfaat sebagai langkah pengantar kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat dan kita doakan juga siapapun saja dan di manapun saja berada yang sedang sakit baik jasmani ataupun rohaninya dengan pembacaan surat al-Fatihah ini semoga Allah angkat segala macam bentuk penyakitnya Al-Fatihah A'udhu billahi minasyautanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin ar Maliki yawmiddin ia akan agbud, ia akan azzain. Ehbinasiratul mustafim, siratul nafin an anta'lihim. Zairil malzub bi'alihim, wallahu amin Pemirsa dan jamaah yang berbahagia dicintai Allah subhanahu wa taala. Ketika kita Bicara tentang hal yang berlebihan, pastinya kita akan melihat diri kita sudahkah kita termasuk orang yang berlebih-lebih dalam hal apapun saja dalam hal berpakaian, dalam hal memiliki harta benda, dalam hal makan dan minum dan lain sebagainya. Hal ini kita bisa lihat dengan firman Allah, "Kulu washrabu wa, wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak suka hal yang berlebih-lebihan. Bayangin Allah aja enggak suka, apalagi manusia. Dan janganlah kita melakukan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahuwataala. Kenapa? Karena kalau itu kita lakukan, maka akan menimbulkan satu mautat. Maka akan menimbulkan sebuah kerugian yang kemudian nanti kita juga yang akan menanggung hal tersebut. Terkadang kita lebih suka melanggar ketimbang mentaati. Kita lebih suka mengkhianati ketimbang kita mentaati. Ini menjadi satu perilaku manusia Yang sudah Allah ketahui Ketika diberikan satu Maka dia menginginkan yang kedua Ketika dikasih yang kedua Diinginkan yang ketiga Contoh yang nyata adalah Ketika Allah kasih kita kesehatan Kita enggak sadar bahawa kesehatan ini Sesuatu yang luar biasa Tapi ketika diberikan satu penyakit atau rasa sakit yang luar biasa Baru kita merasakan betapa pentingnya rasa sakit Kesadaran itu timbul ketika di ujung, ketika di belakang Harusnya buat kita yang paham betul tentang arti bertuhan kepada Allah Sadar dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah Kesadaran ini mestinya ada di awal Sehingga menimbulkan sebuah kebaikan kehidupan dunia dan akhirat Lalu hal apa yang kita bahas dalam kajian kita pagi ini? InsyaAllah setelah segmen berikutnya kita dengarkan tausiyah dari guru kita. Dan sebelumnya kita akan saksikan dulu komprik yang berikut ini tetap di bengkel hati. Alhamdulillah masih bersama dengan kami di bengkel hati dan kajian kita yang tema pagi ini adalah jangan berlebihan. Stad, dalam hal apa aja nih kita enggak boleh berlebihan? Kalau dalam hal ibadah boleh enggak kita berlebihan? Iya, <tuh> <tuh> kalau dalam hal apapun juga memang kita dilarang untuk berlebihan Ini berlebihan ini berhubungan dengan Kalau kita mempunyai sesuatu hal yang lebih Lebih daripada orang lain Sebenarnya yang menggelitik hati kita bukan berlebihannya ini start. Yang menggelitik hati kita adalah kesombongan kita biasanya Kita punya sepeda motor lebih Sepuluh mamanya sepeda motor, ya orang di rumah cuma dua sepeda motornya sepuluh. Tahu taunya sepuluh itu nggak hidup semua, gitu ya. ya. <laughs> Tapi yang berlebihan itu akan menjadikan dasar kita nanti sombong, pasti kecuali orang-orang atau kita yang insya Allah bisa istiqamah Ini beda kan begitu ya, mamanya Allah memberikan nih ini doa untuk kita nih ceritanya, Allah memberikan rezeki berlebihan pada kita. Tapi karena kita insya Allah mencoba ada di jalan Allah sehingga rezeki ini kita salurkan untuk saudara toh kan gitu ya. Nanti sebentar lagi kita akan bayar zakat mal fitrahnya jelas lah kalau fitrahnya. Kemudian apa lagi dan bisa kita salurkan untuk saudara saudara kita yang doa fakir miskin untuk menyenangkan keluarga kan gitu ya. Jadi ada nih tujuannya. Tapi kalau maunya mau kita mau diplebihkan lagi maunya mau diplebihkan lagi kita mikir Kita bikin pesantren Kerjasama dengan depak momanya, Ada sesuatu yang kita boleh e, Kerjakan kalau itu berlebihan Dalam kondisi Kita bisa menjalankan syariat Islam Ini dengan istiqamah Tapi kalau kita berlebihan makan berlebihan Ini biasanya kalau memanya Rasul mengajari Kalau kita makan pada waktu kita lapar Nah berhenti sebelum kenyangan begitu Nah kita kan enggak Kadang-kadang kita makan pokoknya pagi siang malam makan kita nggak tahu kita lapar apa enggak ya takut ada mas sebenarnya kalau kita berpikir takut ada mas sebenarnya nggak arah kesana coba-cobalah kita belajar makan pada waktu kita lapar mamanya pagi belum sarap belum lapar ya kita belajar untuk tidak makan dulu mamanya kan gitu ya iya sampai nanti kita lawan. Nah, hal ini sebenarnya ada sesuatu, hal bahwa Allah tidak menyukai kesombongan. Yang berlebihan itu identik dengan kesombongan. Padahal diceritakan dalam firman Allah, wa ibadur rahmanilladziina yamsuna 'alal adhihauna. Dan hamba Allah yang dikasihi adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Walaupun beliau, walaupun kita. Nah, ini kalau kita melihat kita, walaupun kita diberikan kelebihan apapun oleh Allah taala, Mau materi, mau apapun Cobalah kita rendah hati Jadi kita tidak merasa berlebih, biasa saja Walaupun mamanya kita itu Mampu makan di restoran Sekali makan itu 2 juta Satu orang, tapi kita Sehari-hari makannya di warteg Gak ada masalah Karena apa? Karena kalau kita mau makan di restoran 2 juta, yang pertama emang gak doyan Beneran ya Kan biasanya begitu ya tapi kalau di warteg kita makanya kan masih tempe, masih doyan, tahu, masih doyan, dikit-dikit lah empal, kan gitu. Dikit aja empalnya, dikit aja. Tapi waktu kita ambil, temennya empal itu yang ikut, Ging gitu ya. Banyak Jadi... <tuh> kelihatannya gitu. Tapi ya kita belajar untuk tidak berlebihan. Karena apa? Sebenarnya Allah akan meng mengasihi orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Rendah hati itu ya begitu apapun, jadi momennya dilebihkan kita, riski kita, kita punya maaf-maaf ini ya, kendaraan yang cukup lah, lumayan bagus, lumayan mewah, tapi kita dengan saudara-saudara kita yang tidak punya kita tetap bisa memandang beliau, kemudian kita juga tidak merendahkan beliau, semuanya nah, ini yang tidak, insya Allah tidak akan menjadikan kesombongan, dan kita ngerti kita sering baca Quran kita paham artinya, lama-lama kita paham bahwa Apapun yang diberikan oleh Allah Taala kelebihan, insya Allah dan mudah-mudahan nih tidak menjadi kita sombong. Tapi memang kita dilarang berlebihan karena apa? Namanya manusia kesombongan itu selalu ada di hati kita, dalam pikiran kita pasti ada. Nah ini kita harus hati-hati belajar untuk menjadi sesuatu yang baik, ya kan maksudnya. Jadi jangan terlalu berlebihan. Ada sesuatu yang berlebihan yang memang dibolehkan, tapi saya nggak mau ngomong di sini. Ya, Stad, ya ya, iya, tahu langsung, iya. Sebetul sebetulnya sih nggak masalah juga saat disampain di sini. Tahu oh, gitu ya. Suami lebih istilahnya uh, satu, ya. lebih satu. Masih sangat bagus itu sebetulnya. Iya <laughs> <laughs> memang kita bisa aja seperti itu, tapi kita but bisa seperti apa namanya uh, dengan bercanda, dengan senyum senyum aja, nggak perlu kita polemik sehingga kita ngoceng oh, kalau ah kalau itu boleh, kenapa ini nggak? nggak lah kita hanya bercanda-bercanda aja. Tapi yang jelas jangan berlebihan itu memang sudah menjadi ketentuan undang-undang uh, nih istilahnya. Jadi kalau mamanya tadi andum ceritain ustadz, kalau ibadah berlebihan gimana? Itu juga kita harus memahami ibadah berlebihan boleh tapi harus harus uh, memahami itu bagaimana kita nanti pada waktu kita itu uh, ibadah kita itu lebih Bagaimana kita menjaga agar kita tidak sombong terhadap saudara-saudara kita yang ibadahnya kurang? Itu kunci juga. Karena salah satu firman Allah Taala menceritakan, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayakuluna jahannama madhhirin." Walaupun ayat ini memang asbabun nuzulnya kalau ini dipergunakan kalau kita berdoa berlebihan, tapi kalau dilihat artinya secara literal kita bisa me me me mengartikan Sesungguhnya jika engkau sombong dalam menyembah kepadaku Sombong menyembah Berarti semuanya Apapun yang kita lakukan di dalam syariat Islam Kita merasa sombong Akan kami masukkan ke dalam neraka Dalam keadaan hina Jadi kita juga sama Makanya pada waktu kita melakukan ibadah Bagus banyak berlebihan Boleh Tapi kita tetap dengan saudara kita Yang mengaku Islam Tapi belum sholat kita tidak emosi, kita ajak yuk kita sholat yuk. Eh, seperti itu, itu bagus. Ini ngapain ini? Ini apa botol apa? Oh, habis minum minuman, yuk kita habis minum sholat sana. Ini sudah maghrib, ayo sholat maghrib selesaikan deh. Ini perak-peraknya seperti itu. Tak perlu kita harus marah, kita ajak yang baik. Kalau tak mau marah, kita yang pergi, udah biarin aja. Karena apa? Karena mereka belum mendapatkan hidayah kan seperti itu. Nah ini harus kita perhatikan. Kita ibadah kita penuh Tapi bagaimana kita tidak merasa tinggi Dengan saudara-saudara kita Yang notabene secara fisik Mata kita melihat bahwa dia ibadahnya pada Allah Ta'ala Agak kurang Karena kalau itu kita menjadi sombong Takabur akhirnya bukan rahmat yang akan diberikan hmm. oleh Allah Taala kepada kita yang terus ya, jadi berlebihan di sini mungkin lebih mengarah kepada kesederhanaan iya benar Artinya seharusnya ketika itu. ibu punya emas banyak bukan berarti emas di kotak rumahnya dipakai semuanya <laughs> sebanyak dia bilang pada tahu semua jangan kerenceng kerenceng kerenceng menunjukin itu mungkin itu masih berlebihan ya benar Kayak kita sholat kalau misalnya sholat zuhur empat rakaat saya gak cukup patrokat Mau tambah 4 lagi Ah Ulang lagi gitu Mungkin itu masuk Dalam anggota Kalau itu Berlebihannya beda nih, hmm. Ini benar-benar serius Atau memang ini lagi Enggak Enggak <laughs> <laughs> beres gitu ya Jadi uh, insyaallah itu juga <laughs> Sesuatu yang Bagus ya Jadi kalau memang berlebihan Jadi uh, Tadi uh, Ustadz Al-Badu Haji tahu uh, Kalau Salat zuhur biasanya 4 rekat ini dilakukan 5 rakaat gitu ya. Iya. Ditambah lagi. Tambah lagi. 4 makanya enggak aci ya kan? <laughs> nambah dan 6 <enam>, gitu. 8 <laughs> 9 gitu. Kan? Nah, nah itu malah mabok kalau ya, itu. Nah. <laughs> Jadi intinya adalah kalau berlebihan di sini ada sesuatu yang bisa menjadikan kita sombong, sesuatu yang bisa menjadikan orang lain tuh uh, mengarah kepada ke arah kedengkiannya muncul seperti itu ya mengarah kepada kemarahannya muncul mengarah pada, kalau tadi bilang di cerita koncrenk, -koncrenk itu mengarah pada copet-copet itu mau para para penggendam sama para penghipnotis itu kan kalau lihat begitu itu kan terus ngiler, nah makanya jika kita juga dilanggar untuk berlebihan pakai gelang satu lah tapi 10 kilo gitu ya ya sama itu, enggak kan satu gitu, tapi 10 kilo, gede gitu Ya intinya adalah kita jangan berlebihan dalam hal apapun, termasuk makan, termasuk minum, pemijahan berlebihan. Kalau mau minum berlebihan silahkan, paling masuk rumah sakit, kembung perutnya ya. <tuh -tuh. <tuh -tuh. <laughs> Jadi bagaimana kita harus memahami bahwa e, Rasul mengajarkan sesuatu itu pada porsinya normal, sehingga kita juga jangan sampai kita melakukan sesuatu yang berlebih. Kalau ibadah berlebih itu masih boleh, tapi ya kalau rakaat jangan ditambah ya udah itu aja. Jadi boleh ibadah berlebih itu maksudnya begini kita mempelajari Quran kemudian kita sudah memahami ayat per ayat kemudian kita jalankan ayat itu satu persatu tanpa orang lain mengetahui nah itu insyaallah itu berlebihan tapi insyaallah masih dibolehkan dalam kategori kita tidak boleh meremehkan orang lain nah insyaallah seperti itu Baik pemirsa in rahmatillah pecinta bengkel hati InsyaAllah setelah segmen adan berikut ini Nanti kita sama-sama melanjutkan kembali Dan buasannya memang Rasulullah mengajarkan kepada kita Satu kehidupan dengan penuh keseimbangan Beliau makan ketika lapar Berhenti sebelum kenyang Nah kalau kita makan lagi kenyang Berhenti juga lagi kenyang Sehingga banyak menimbulkan penyakit di dalam kehidupan kita Mudah-mudahan dengan mengacu kepada Rasulullah Allah jadikan kita Menjadi orang-orang yang tidak berlebihan Dipandang oleh Allah SWT Amin. Dalam hal apapun saja Dan insyaAllah kita kembali nanti setelah adhan yang berkumandang yang berikut ini Untuk wilayah DKI dan sekitarnya Selamat menaikan ibadah salat subuh Alhamdulillah pemirsa pecinta baikal hati yang dinikmati Allah Yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah mudah-mudahan ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan baru mungkin anda baru saja bergabung dengan kami di baikal hati Pagi ini tema kita yang ini jangan berlebihan Tadi Ustaz sudah membahas tentang Dalam hal apapun saja pola makan dan minum kita tidak boleh berlebihan Dalam hal materi, harta benda kita pun jangan berlebihan Karena sesungguhnya sesuatu yang berlebihan tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya Dan pasti di belakangnya menimbulkan sebuah mazharat Dalam hal lain juga bisa Ustaz ya Artinya ketika seorang murid kepada guru boleh enggak sih berlebihan dalam ta'zim Kalau dalam ta'zim sebenarnya <tuh> Oh, yang berlebihan yang tidak boleh sebenarnya kalau memanyai kita biasa dengan orang tua mencium tangan itu kita mencium tangan guru kita atau kiai kita atau ustaz kita itu boleh tapi dalam kondisi yang hormat istilahnya azim insyaallah itu boleh tapi kalau sudah berlebihan kemudian sampai akhirnya kita tidak sadar itu mengkultuskan meyakini bahwa ini hebat ini itu yang tidak boleh karena itu juga dianggap berlebihan. Jadi boleh sebenarnya hormat sama seperti kita berangkulan kan gitu ya kalau kita bertemu dengan sama saudara kita berangkulan ya. Berangkulan kita enggak berlebihan benar-benar karena kita kawan. Tapi kalau berangkulan berlebihan susah. Benar. Iya, asalnya kan? ada orang sama gurunya bisa tangan tiga kali bolak-balik sama orang tuanya masuk kali balik. balik nah. doang, <laughs> benar. <laughs> benar, tapi makanya di situ memang benar. Jadi istilahnya uh, boleh hormat kepada siapapun. Jadi enggak cuma dengan guru kita, hormat kepada siapapun. Istilahnya itu kalau Rasulullah itu juga hormat kepada seorang yang buta, yang tidak menyukainya. Kan begitu ya? Itu hanya dihormati masih diladenin dalam hal sesuatu yang dia perlukan suatu ketika Rasul memang tidak datang diganti yang lain kok ini orangnya beda tahu juga dia sudah buta diladenin yang beda tahu juga akhirnya sadar bahawa ini yang meladeni dia adalah seorang Rasul makanya di situ kita harus paham Rasul pun dengan seorang yang tidak menyukainya beliau tetap hormat apalagi kita kepada orang tua Apalagi kita terhadap Rasul kita kan gitu, ya. apalagi kepada Allah yang jelas menciptakan kita petunjuknya jelas ada dalam Quran. Masa kita nggak cuma hormat saja kalau bisa kan gitu, harus benar-benar sujud dan mengimani semua apa yang ada dalam Quran. Bacaan ya. itu dalam sehari-hari begitu ya setiap. Ya? Hmm. Nah, ya. Baik istat, kita ajak komunikasi jemaah yang sudah hadir di Masjid Andidami CTV Dan buat anda yang di rumah nanti bisa menghubung di 021 877 atau di 021 877 Ya jemaah yang silakan yang sudah siap Oh iya, banyak buat yang tunjuk tangan Yang mana dulu hmm. ini istatnya? Saya juga bingung karena kameramen juga berdiri juga. Oh, iya, <gifat> <gifat> sudah yang ada baiknya oh, ada, ada ya. Silakan, Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya Ibu Yuliani dari Kalimantan Samarinda. Eh uh, keluhan saya Pak Ustaz di sekitar bahu sama kepala ini sering kesemutan. Ya, bahu belakang Terus kepala ini kesemutan. Hanya di kepala sampai bahu ya Ya, kadang nanti dari kaki Naik lutut. ke atas gitu ya Sampai ke lutut aja Kalau naik ke naik lebih naik lagi Daripada gak. lutut boleh enggak? Enggak Enggak boleh ya maksudnya Sampai lutut apa? aja Sampai lutut doang maksud. Sampai lutut, habis itu kepala aja langsung. Kan beliau sedih, jadi saya bikin hmm. untuk senyum Maksudnya oh. itu jadi semutan itu sampai lutut, Bu. Kalau naik lagi boleh nggak? enggak katanya. Sampai seriusnya, begitu ya. I Ibu, siapa tadi Ibu namanya? Ibu Yuliani. Ibu Yuliani. Ibu, maaf, Ibu punya suami. Iya, Pak. Ada di sini suaminya? Nggak ikut. Nggak ikut. Ibu, kalau boleh saya tanya. Ibu lagi ada masalah dengan suami nggak? Nggak ada, Pak. Ibu ada masalah dengan keluarga? Yang saat ini, akhir-akhir ini Ibu mikirin, dia Iya, diem. Ada? Ada? Ya, dibilang berat sekali enggak, tapi cukup agak berat bagi Ibu ya. yang di itu Ibu pikirkan hampir setiap saat. Benar enggak? Iya. Betul. Gula ya. Iya. Kalau boleh saya, saya mau ngajak Ibu berbagi rasa nih. Masalah apa sih, Bu? Sama anak juga, Pak. Oh, sama anak juga ya. Jadi enggak cuma keluarga. Anaknya kenapa? Anak saya yang pertama itu um, berontak gitu loh, Pak. Kalau saya kasih apa, Saya kasihin ACH, nasehat Dia gak terlalu mendengarkan saya Dia lebih baik mendengarkan teman-temannya oh, Itu umurnya berapa putranya Ibu? 17 tahun Pak 17 tahun ya uh, Dulu pada waktu lahir dibacain gak Bu? Dibacain adzan Pak <laughs> Ibu polos banget Saya mah bercanda kalau dibacain ya eh, Bu Ibu <coughs> Begini ya, Ibu kan memang cenderung Kalau ada suatu masalah kan dipikirin nih Iya yeah. kan Kalau ibaratnya marah agak sulit Jadi hanya nangis Nyendiri di kamar Nangis yeah. kan begitu ya Ibu kalau boleh saya Mengajak ibu, ibu Itulah yang akhirnya Kalau ibu e, ada masalah Harusnya di dalam Islam Itu harus musyawarah dengan suami Atau dengan saudara Yang memang dianggap bijak atau dengan uh, ada dengan seorang ustadz yang bijak yang ibu sudah. bisa sudah. sudah nah kalau ibu tadi cerita di kepala kesemutan sampai bau saya insyaallah yang saya hafalin ya. itu biasanya ada makhluk Allah yang mau masuk ke pikiran ibu karena kenapa saya sudah hafal biasanya yang tipe yang akan dimasuki oleh makhluk Allah yang tidak tampak yang akhirnya menjadi semutan itu adalah tipe-tipe seorang yang ada masalah belum ada solusinya tapi dilamunin terus setiap hari makanya mereka mencoba masuk. Iya. Nah ibu, ibu Yul, Yul, Yulian, Yuliani, ibu. kalau ibu ingin sembuh benar karena Allah Taala jangan sampai makhluk ini menguasai ibu, ibu harus berubah sekarang. Iya pak. Berubah yang jelas pertama harus dirubah cara berpikir, mencari solusi atas apa yang eh, terjadi pada ibu terjadi di bisa ujian ya iya. anak yang berontak ini ujian gak apa-apa, tapi kalau saya tanya anak berontak ini, ini kayak siapa? tetangganya atau kayak kakeknya atau kayak ayahnya atau kayak ibunya gak ada itu pak Ustadz. gak ada ya, berarti anak siapa kira-kira bu <laughs> terpengaruh itu. Oh, terpengaruhi. Aduh, inilah yang susah, Ustaz. Iya, biasanya anak mah gimana cetakan, Ustaz. Nah, kan. <laughs> <laughs> lihat, iya. Ibu sebenarnya enggak jauh-jauh sih dari kita orang tua. kalau enggak itu sama kita ibunya atau ayahnya udah gitu. Cuma memang ada pengaruh dari teman-temannya. Iya, Ustaz. Cuma itu harus kita lihat ini kayak siapa nih yang agak bengal-bengal bikin nih kayak saya apa kayak suami nih. Itu sebenarnya udah tahu sebenarnya cuma kadang-kadang karena memang anak kita itu keluar sehingga kita akan mengartikan bahwa itu terpengaruh padahal sebenarnya walaupun anak kita itu apa namanya bertemanya dengan orang-orang yang tidak pas, tidak baik namanya tapi kalau anak kita itu benar-benar genetiknya itu baik ya dia enggak akan terpengaruh dia akan enggak saya enggak suka yang seperti itu gitu. Sama umahnya kalau umahnya kita udah tahu oh bisa menjalankan syariat Islam. Kalau memangnya kita dipengaruhi oleh yuk kita minum minuman keras ya nggak ya mau karena memang kita sudah punya dasarnya dasar istilahnya. Nah ibu, ya, Pak Ustaz. kalau ya. boleh saya mengajak nih ceritanya masalah ibu dengan anak atau masalah ibu dengan keluarga ibu harus dicari solusinya, dicari. Kalau dengan anak Sebenarnya masalah anak itu kalau saya sih biasanya saya biasanya tahajud saya aja seperti itu saya saja untuk tahajud kemudian mohon jika anak kita itu nakal atau tambeng atau bandel doa ya Allah jika itu dari kelakuan dan perbuatan saya ampuni saya sebagai orang tua itu orang tua yang baik jadi itu minta ampun dulu minta ampun ampuni saya ya Allah ampuni saya ya Allah kalau mamanya itu memangnya e, ibu sadar, kemudian suami juga paham. Sama doa seperti itu. Nah, kalau doa seperti itu, malaikat roqib yang ada di sebelah kanan kita itu akan mendengarkan doa kita. Oh, nanti akan disampaikan kepada Allah. Ya Allah, dia tahu sudah apa yang dulu dia pernah lakukan yang dia tidak sadar. Sekarang dia sudah mohon ampun kepadamu, sekarang gimana? Nah, nanti Allah akan bercerita dengan malaikat yang lain. Gantilah anak itu dengan hati yang dia lebih baik daripada yang kemarin bisa hmm. Setelah mohon ampun kemudian doanya diganti Ya Allah ku mohon agar anakku yang bernama sebutin Namanya bin siapa umpamanya ya. Kemudian uh, jadikan anak saya anak yang soleh Anak yang pandai, hmm. anak yang rajin Anak yang gampang mencari rezeki, anak yang lingkungannya baik-baik saja, maaf Seperti itu, jadi ibu uh, uh, uh, mohonkan kepada Allah Taala, ya. paham ya? ya Jangan ngalamun. Sudah sudah bicara sama suami. Sudah saya ke sini juga minta izin. Alhamdulillah, alhamdulillah suami ni Kemudian ya, yang masalah dengan keluarga, insya Allah sudah sudah tidak apa, apa sudah tidak apa apa ya ibu paham ya, ya sekarang kalau mamanya saya mengajak nih anak kita ini kan sebenarnya amanah dari Allah benar ya, ya cinta kita kepada anak tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Allah harusnya seperti itu ibu boleh merasa sedih tapi harus kita kembalikan kepada Allah biarlah Allah yang merubah seperti itu sekarang? paham sekarang alhamdulillah ya. sekarang saya mau tanya tadi rasanya kesemutan ya. kan kepalanya Tadi iya. Sekarang saya tanya, sekarang gimana? Alhamdulillah enteng Nah serta. kan gampang nah. Si, Itu udah kelihatan kalau ibu ada sesuatu beban Yang dipikirin ini Nah pasti. ini makhluk yang memang tidak tampak Ini langsung dia Rombongan dia langsung ke kepala Ibu pusing, semua semutan iya. Dokter bilang penyempitan saraf, Nah gitu langsung, takut kita hmm. Penyempitan saraf itu Sama dengan sekian juta hmm. Itu sebenarnya Ya ampunlah sekarang sudah plong Pak Ustaz okay. hati terus ini udah enakan, udah enakan. Ya, terus tadi yang nakal di, sampai dilutut tadi gimana? Turun lagi. Oh, Tidak naik lagi Pak Ustaz. Berarti masih Berarti ada sih belum hilang. Tunggu iya. Berarti ke jempol masih ada. Ya? <laughs> Memang seperti itu. Kita. Jadi sebenarnya gini ya, Ibu Yu, alah namanya Juliani, Bu Juliani, kita bisa fahami nih, Ustaz ya. Sebenarnya makhluk Allah itu akan mengincar seseorang, dia akan senantiasa membelok-belokkan. Hmm. Kalau istilahnya di dalam Islam diceritakan, fil amr, ya, Kita disuruh musyawarah nih ceritanya. Hmm. Tapi kalau kita musyawarah, tidak ada jalan keluarnya, kita kan bingung. Yeah. Akhirnya seperti Ibu Yulian ini, ngalamun, sedih saja, lihat anaknya. Nah, kesedihan ini sebenarnya harusnya dikembalikan kepada Allah dengan salat atau dengan doa yang baik atau istighfar yang jelas karena anak kita kan nakalnya seperti itu memangnya ya, sudah nah. pak saya ke apa pak ustad uh -uh. pikiran uh -uh. ya suruh solat malam awal uh -uh. sudah sekam, saya jalankan selama berapa tahun pak ustad empat tahun solat malam alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. tapi sebelum setelah solat langsung biasanya subuhan nunggu subuh iya kan? terus oh. ya, Selama pak ustad disarankan untuk diruia kan saya nggak berani untuk minta ruia. Ah oh, gitu. Bagaimana nah, kalau anak itu diruia katanya? Sebenarnya ruia itu kan cara-cara kita ya memang ya. Cuma kalau saya lebih baik lebih afdol kita memohon sendiri pada Allah agar dijadikan anak yang soleh. Itu nanti ada proses. Anak ini menjadi anak soleh itu ada proses. Nah proses ini membutuhkan kesabaran dari ibu. Nah kesabaran ibu inilah yang dinilai oleh Allah. Sama seperti mamanya ibu pingin rezeki yang besar Tapi gayanya mempercepat itu dengan sesuatu yang kita kerjakan Yang mamanya itu bisa aja Maaf-maaf nih Kita malah nafsu kita yang nomor satu Bukan kesabaran Nah kalau nomor satu nafsu kita Kayak mamanya kepinginnya ibu anak langsung jadi baik Gak bisa Jadi kalau kita mau Iya ibu sudah paham kan kalau doa kita nanti insya Allah dari amal soleh ibu, amal soleh suami, itu insya Allah cukup ya di hadapan Allah Taala sama seperti ini geringginan yang di tubuh ibu itu sama seperti hilangnya kita membalik tangan apa sebenarnya pada waktu ibu bilang pada saya, saya hati saya langsung mencoba mendoakan kepada Allah dan alhamdulillah ibu paham hmm. secepat ibu paham terhadap apa nasihat saya. Ya. Secepat itu pula mereka itu langsung hilang tiung, gitu aja. Iya pasti. Paham ya? Paham. Jadi sama. Nanti kalau ibu menginginkan anak ibu menjadi seorang anak yang baik, seorang anak yang soleh, tinggal ibu doa pada Allah Taala. Cepat lambatnya anak kita menjadi anak yang soleh seperti yang kita inginkan hmm. itu adalah tergantung amal soleh kita hanya hmm. itu. Baiknya. Wajah tajibul ladina aminu wa aminu sholihat Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman Dan serta mengerjakan amal soleh seperti itu. Lupa yes. ya? Jangan lupa, jangan tinggalkan solat sunnah tahajud Insya kemudian Allah. lapangkan hati. Insya Allah ini Insya semua Allah. dalam tubuh. Wes, wes, wes, wes hilang jinnya gitu <boundaries> aja. nggak usah takut dengan makhluk makhluk seperti itu ya. Query, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisian ramadhan Kita akan kembali lagi setelah kompilasi berikut ini tetap di bengkel hati. Alhamdulillah. Permisian dengan Allah. Tadi kita telah bincang-bincang dengan salah satu jemaah madrasis bengkel hati dan kali ini kita berikan kesempatan kepada anda yang jemaah. Silakan bisa telpon kami di 021. Ah, pantish atau di 0218778000. Silakan. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan ibu siapa di mana? Ibu Yanti, Posat. Oh, Ibu Yanti. Di mana Ibu? Di Pondokgede. Di Pondokgede. Silakan Ibu dengan Ustadz Danu. Terima kasih. Enggak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini pak saya ibu Yanti dari Pondok Gede. Ini saya punya anak uh, usia 8 tahun 6 bulan. Namanya Rizki. Atas nabil Ramadhan ini. Ini pak keluhannya uh, sudah dua kali dari uh, tahun ini. Anak saya itu suka dapat peti bisur lihat arus Terus di baru-baru ini. Ya, dan satu difurus pinggang belakang yang di bawah yang di detect tulang ekor itu ya Pak. Tapi bukan disurgia saja Pak yang gede-gede gitu Pak. sudah mm -hmm. ke dokter Katanya uh, apa kena seperti Tapi setelah diobatin sembuhnya nggak total ya. baru-baru uh, ini setelah penancang kemarin dengan minggu uh, lalu Tunggu lagi nih, atas busur itu, ya di bawah busur, di atas uh, kelaminnya. Di bawah, di bawah apa Ibu? Di bawah busur? Di bawah busur? Di, di atas kelaminnya. Sakitnya Kalangan. apa Ibu? Seperti bisul, ketika itu, Pak. Jadi uh, mata bisulnya itu besar, bukan bisul biasa. Kecah. Ya. Ya. Oh, seperti bisul? Iya, yeah, tapi sudah besar itu Iya. Itu pecah N Nanti pecah gitu Nanti muncul lagi Begitu ibu Iya Tapi suka perih Padahal saya udah Bersih Airnya bersih Selap perih sudah ke dokter Tapi uh, dokter bilang Nanti lihat dulu Mungkin air Sedangkan oh. air yang bisa minum Juga aktual nah, Satu lagi Pak Ustadz Kuping Ini saya Bu Yanti ya Kuping kiri saya ini Sebelah kanan Sebelah kiri ya maaf uh, Di dalam ini tetap tapi kalau saya lihat sih gak ada apa-apa Cuma gak ada pendengaran masih masih normal e, Telinga Ibu yang sebelah kiri yang sakit? Ya, yang di dalamnya Yang di dalamnya Ibu udah lihat tapi gak ada apa-apa ya? Iya gak ada apa-apa e, Gimana Ibu bisa ngelihat telinganya sendiri? Gak apa-apa bukan saya lihat saya rasain nih ya, Kenapa? Oh jarinya Oh dirasakan namanya bukan dilihat ya Bu ya, <laughs> <laughs> ya Yang saya mau jawab dulu yang mana Bu? yang rikul pesan, yang ada dikirimi. Oh, yang putranya ya? Yang putra. Oh, iya. Kalau ada bisul di bawah pusat di atas kemaluan dari putra ibu, yang mau saya tanyakan adalah i, ibu di antara ibu dengan suami ibu ini, adik ini kan umurnya belum akil balik ya kalau enggak salah ya? Masih jalan sembilan Jalan sembilan ya belum akhir balik Yang mau saya tanyakan adalah gini Ibu adakah dari Ibu atau suami ibu itu Kalau punya keinginan agak ngotot Itu dulu aja ibu Ya ada Siapa Ibu apa suami ibu Dua-duanya susahnya pas Oh dua-duanya <laughs> Komplit ya Benar-benar <laughs> putra kalau ini jelas ya tapi ibu, ya memang benar ibu jadi di daerah di Pultar, misalnya mau anaknya uh, jangan jangan main lama-lama jadi pulangnya cepatnya tapi tiap hari dia bilang keluar sebentar umi nanti 6 jam 7 jam terbingung jadinya kemana oh gitu keinginannya dia jadi anak yang nurut aja <laughs> nurut nanti malah gak bisa kerja nurut aja nanti ya ya sudah sebenarnya gak apa-apa selama anak itu uh, aktif Kemudian apa yang dikerjakan tidak tidak menyalai syariat, udah nyantai aja ibu biarin aja. Biarkan seseorang itu aktif. Kalau disuruh nurut, besoknya umumannya anak ini mencari-suruh mencari istri, gak bisa dia. Kemudian suruh kerja gak bisa juga karena terbiasa disuruh terus sama orang tuanya. Tapi kalau dia ada kebebasan, tapi kebebasan ini kita arahkan. Um, yang penting jangan, uh, jang, jangan Menyalahi uh, aturan Agama kita yang baik Memangnya dia salatnya agak Bolong-bolong kita arahkan Menjadi tertib, nah seperti itu aja Kita ngarahin, kalau dia aktif Kemudian dia kreatif kreasinya Banyak, gak apa-apa udah biarin aja nih, Lihat aja kita Jadi jangan memanya anak, memanya dia dinasehatin, kemudian dia ngajak debat, tapi debatnya dilihat ini bukan emosi, dia berarti ngajak debat biasa, nah ini gak apa-apa biarin aja, selama itu tidak menyalahi syariat, kalau saya biarkan dia tumbuh karena itu adalah rahmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, memperlihatkan anak kita besok itu mau kemana sebenarnya ke sana jadi gak perlu kita takutkan, kita hanya mendoakan, kita hanya mendoakan kita hanya mendoakan, kita, hanya mendoakan, kita mengarahkan seperti itu nah kemudian kalau ada bisul yang di sana ibu sama suami harus yang mengatur malah ibu sama suami bisa aja pakai salep dari dokter boleh tidak apa apa tapi intinya adalah kalau ibu nanti e, sama suami kalau punya keinginan e, mulai diatur tidak banyak ngototnya tidak banyak e, istilahnya itu ngototnya ya Insyaallah putra ibu ini akan kembali normal. Jadi bisul yang ada di perut bagian bawah itu, insyaallah tidak akan keluar karena itu berhubungan uh, bisul itu berhubungan dengan uh, keinginan yang kuat ya di bagian bawah berarti keinginan pribadi, keinginan kesenangan berarti itu agak ngotot. Jadi ibu nanti uh, uh, apa namanya? Salat sunat ta'ajud Mohon ampun pada Allah Ta'ala Doa Ya Allah jika anakku ada bisul di daerah ini dan ini Jika itu dari kesalahan dan dosa-dosaku Ampuni dosa-dosaku ya. Kemudian mohon diberikan kesembuhan Baik Ustaz Kita ya. sambut telepon satu lagi ya oh, boleh, baik, baik. Salamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Kok burungnya doang yang masuk ya Assalamualaikum <laughs> Suara kicauannya doa. Itu kicau dari luar itu Ustaz Oh ya okay. Ya baik ustadz. Terlanjur tadi kalau yang telinga kanan sakit katanya tadi. Telinga kiri. Nah, kiri pekanan. Iya kiri. Insya oh, kiri. Sedinginnya kanan ustadz. Iya Dia bilang kanan awalnya terus oh. kiri. Oh, oh gitu. gitu. <laughs> Jadi kalau telinga kiri yang sakit itu Insya Allah kalau diberi nasehat kelihatannya diem tapi nolak biasanya gitu. <laughs> ada kemarahan biasanya ada kemarahan tapi diem. Nah itu nanti lama-lama yang kiri sakit. Dan itu kalau diperiksain ke dokter ya memang awalnya tidak ada apa-apa tapi lama-lama bisa menjadi masalah itu nanti ibu ya. Ya baik. Ustad, ada yang di telepon rumah juga belum masuk. Kita kasih bagi yang sudah megang mic silakan. Ya nanti ada kesempatan lain ya pak. Ya silakan ibu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam Merahatilah apalagi. Saya nama Aja Soeharti. Dari Jakarta, mm -hmm. uh, saya minta solusi dari Pak uh, Ustadz. Saya ini punya sakit uh, prolap. Apa itu? Uh, saya taunya kolak you know. <laughs> Pro <laughs> ya, ya, Pro itu. Prolap Pak Ustadz. Entah entah mau dekat mana. Prolap itu kandungan sering turun, Bang. Sering turun? Ya, ibu sering encat encatnya. <laughs> Nggak, Pak, Enggak Pak ya. Witan nah, Dengan sendirinya itu turun sendiri Jadi mengambat kalau kita uh, buang air kecil uh, uh, uh. Nah saya udah agak lama uh, uh. Tapi yang uh, parah sekali adalah kurang uh. lebih satu tahun uh, uh. Saya disarankan dokter untuk operasi Waktu kecil saya, keluarnya kecil itu saya sudah operasi tapi takut Waktu kecil gimana Pak Witan? Uh, turunnya kecil gitu loh, keluarnya kecil uh, uh. Terus Isulopasi. Ini Dalam. kandungannya yang turun atau ada? Atau rahim, ada poli? Enggak, enggak ada. Kalau saya tanya dokter, iya dari rahimnya itu memang sudah turun. Oh, rahimnya memang turun ya. ya oh, iya, iya, iya. Nah, terus uh, kemarin Bisa lagi, kata dokter memang harus diangkat. Saya takut dok Anung Faustad untuk operasi itu. Uh -uh. Terus saya di, uh, anak saya menyarankan bahwa saya harus ke Uh, dokter saya udah ke uh, dokter untuk retokolon, pemeriksaan uh, usus besar. Uh -uh. Nah di situ tapi belum sembuh juga Pak Ustad. Uh -uh. Nah saya mohon solusi dari Pak Ustad. Uh, uh -uh. Saya sakitnya prolat sama kaki kanan saya ini kalau sholat itu saya nggak bisa bener, sakit yang kanan. Ya. Yang kanan ya? Ya yang kanan. Sakit gimana pak Ustad? nggak bisa untuk nekuk yang bener gitu Oh gitu ya yeah. Oh ya ya ya Iya yeah, Ibu Soharti ya Iya sekali kali kalau kesini setelah kita selesai acara kita makan makan ayamnya kan gitu ya yeah. Oh itu nggak Oh itu lagi ya Lainlah Kalau makanan gula lagi atau acara gula emang lagi lapar Iya lapar loh ya Ibu term? kalau kandungan itu turun Ya, itu begini, maaf ini saya akan memberikan satu gambaran kandungan itu berhubungan dengan anak, kandungan ya. itu berhubungan dengan orang tua kita khususnya ayah kita atau kandungan itu berhubungan dengan suami kita, ya. ya. Nah, di sini kalau ada kandungan yang turun, ini ada sesuatu nih ceritanya, ada suatu keinginan ibu kepada. Nah, ini kepada entah sama suami. Ini biasanya bisa sama suami nih. Tapi waktu kandungan ini turun, Ibu sudah menikah belum? Sudah. Nah, sudah ya. Nah, ada keinginan Ibu kepada suami yang tidak bisa diungkapkan kepada suami karena bisa biasanya suaminya cenderung emosional tapi keinginan itu kuat sekali kepingin, pokoknya mau mamanya suaminya itu, ibu maunya suami saya itu maunya begini, gitu aja tapi gak bisa ngomong, karena kalau dia ngomongin mamanya, umpamanya ini umpamanya suami, ibu ya. mahrah umpamanya, nah pertanyaan saya, apakah memang itu betul? mohon maaf kalau ini salah ya, Benar. dengan anak dan suami dengan anak dan suami, kalau orang tua gak ya karena memang ada, enggak, ada enggak, tiga unsur dengan enggak, suami ya. Dengan orang tua atau anak. Nah ini makanya di sini saya tanya ada ya berarti dengan suami dan anak. Tapi A yang ini sekali adalah anak. Iya terakhir ini muncul kuat kan anak akhirnya iya, kan nih. bukan suami. Iya. Nah. nah keinginan ibu apa yang saat ini menjadikan anak itu diinginkan uh, uh, seperti yang diinginkan ibu apa sih sebenarnya kok bisa menjadikan ibu itu diem? Kuat sekali keinginan Tapi gak bisa diucapkan uh, Iya Pak Ustadz Jadi saya punya anak uh, saya, Anak saya banyak Tapi diantara sekian ada satu Yang uh, Kerja Tapi perempuan Tapi kos Mau saya uh -uh. karena perempuan Jakarta kerja di Jakarta uh -uh. Jangan kos uh -uh. Tapi anak ini gak mau Maunya tetap kos Nah ini yang menjadi pemikiran saya. Jadi, mm -hmm. kenapa kok kamu maunya kos? Mm -hmm. Ada apa? Tapi enggak enggak enggak diutarakan sama anak itu. Jadi, anak ini tetap kos gitu. Saya takutnya karena anak perempuan takut pacaran gimana gitu, Pak mm -hmm. Nah, yang saya khawatirkan, pikirkan aja. di situ. Iya, itu ya, itu dipikirin ya, terus terang jadiannya. Oh, ya ini yang jadi turun. <laughs> Ya sudah Ibu Suharti Begini ya, saja Karena Ibu takut terhadap sesuatu Coba Ibu doa yang baik Kepada Allah Ta'ala Untuk putri Ibu Bendoa ya. agar putri yang bernama Sebutkan namanya Binti siapa ayahnya ya, Agar senantiasa Dilindungi dari perbuatan Perbuatan maaf ya Perbuatan maksiat Doain seperti itu terus menerus Iya iya. Ya. Masalah dia kos Kemudian dia gak bicara udahlah sekali bu tanya Dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali Udah capek ibu, udah gak usah marah Biarkan kemudian serahkan pada Allah Ta'ala Dengan doa yang baik Mohon diberi perlindungan Agar anak tidak melakukan perbuatan doleh Atau perbuatan maksiat udah Kemudian tawakal serahkan aja pada Allah Ta'ala Bagaimana Allah akan Mencarikan jalan keluar untuk putri ibu Sudah serahkan aja Ibu belajar untuk tenang, karena kalau ibu mikir terus Itu turun Nah pertanyaan ya. saya Sekarang ibu Ibu ingin gak itu umpamanya tanpa operasi Tapi sembuh karena Allah ingin gak Ingin sekali dok benar nih <laughs> Benar Kok jadi kodok sih saya Eh maaf maaf Ustaz Aduh maaf maaf maaf Jadi dokter jadi, Oh dokter ya Maaf biar. kodok ya Wah oh, ya? oh, saya tahu Maaf sembunan. Ustaz ya, Ustaz singgungan <laughs> Ustaz ada yang merasakan sakit Gak saya sembuhin di sini Boleh boleh <laughs> boleh Yang sakit dompet saya nih <laughs> Ibu dalam. Saya tanya nih Ibu kok dalam Karena nih. saya orang Jawa Ibu Ustaz Mana orang mana dari Karanganyar Kebumen. Karanganyar Kebumen. Oh yang saat iya, ini uh, ini nih uh, bupatinya Putri itu ya. Ibu uh, nggak tahu pasti Kal ya. Lalu <laughs> diganti sekarang laki-laki. Iya. -laki. Yeah. <laughs> Kar oh Karanganyar Kebumen. Iya. Yeah. Karanganyar, Karanganyar Solo. Karanganyar Kebumen. Oh iya iya iya ya. Ibu begini aja. Kalau ibu benar-benar ingin kembali jalan Allah, ingin sembuh di jalan Allah, ibu mulai nanti malam tahajud serius. Iya biasa. Kemudian mohon ampun, Ya Allah jika kandunganku turun ini karena aku ada sesuatu yang aku inginkan kepada anakku yang kuat sekali. Dan itu masih di hadapanmu menjadi salah dan dosa, ampuni dosa-dosaku. Ya. Paham ya? Paham. Dan kemudian ibu serius doa itu diulang, diulang, diulang, diulang, diulang, diulang, diulang. Kemudian mohon ya Allah, ku mohon agar kau kembalikan kandunganku menjadi normal seperti semula. Amin. Hanya itu aja doanya. Amin. Ya, paham ya? Iya, Ustaz. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan Amin. manfaat atau memberikan rida ya. pada ibu. Iya. Ya. ya. ya. Ustaz, ini kakinya juga sama. Kakinya sama doanya ya. seperti itu. Ya Allah, jika kaki saya ini masuk ke kandungan saya, Wih kebal Insya Allah pindah kandungannya ke kandungan Ustaz Misalnya dalam Kita sambung lagi nanti setelah Yang berikut ini Sedikit ibu Sudah ya kita break dulu nanti disambung lagi Baik kita sapa dulu pemirsa yang di rumah Silakan, assalamualaikum Iya nanti Bang Haji entah dulu gantian yang dirubah Assalamualaikum Oh itu siapa? Iya dan siapa dimana? Bapak ini Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Maaf Pak, putus-putus di sini kita nerimanya. Dengan siapa? Oh ya. Ya, masih belum jelas, Pak. Di mana Bengkulu Selatan? Iya, dengan Pak Haji. Ya, halo kita dengar di sini. Iya. mana Bengkulu Selatan? Ah, ini Pak Fabri, di mana Bengkulu Selatan? Oh, Pak, Ma, Pak ya. ya. Selatan, ya, Pak de Bengkulu Selatan. Bengkulu Selatan Pak Batri. Iya, silakan, Pak. Ya. Ah uh, saya ya. uh, ini ada keluhan, ah, nak saya ini anak empat yang dah lihat, ah, yang nomor 5, paling parah sih. Eja sudah lama, sudah bertahun-tahun sudah berhenti pre-obat, -di. ya sudah besar dimana-mana, dah tu, kalau pun ini. Pak, mohon maaf Pak, kami di sini nggak begitu jelas dengan suara Bapak. Televisinya dikecilin aja Pak. Volume televisinya, bukan televisinya dikecilin. Volume televisinya. Iya. Iya, kita nggak jelas di sini menerimanya. Oh, itu ya. Iya, mohon maaf ya Pak. Bisa diulang lagi Pak? Bisa, saya ulang. Atas saya ada, Pak kita lihat. Iya, volume. Iya, silakan. Oke, secara notes. Nah ini mulai jelas nih. Ada, ada. Ya silakan Pak. Ada, ada, ada anak-anak ini yang seputar. Ya. Rang anak-anak ini tumbuh. Jadi sudah pilih beropat ke biskut mana-mana. Satu bulu. Apa? Bagaimana solusinya Pak Ustad? Ya. Ya, bagaimana solusinya? Telepon bantuan ini Ya baik Pak. Ya Sat, Teno silakan. Gimana? <laughs> saya juga tak ngetih beliau bercakap apa. Dari tadi saya begini aja. Benar tak dengar nih Sat? Pak Bagini, ada yang dengar Bapak atau Ibu ada yang dengar bilang apa? Oh, kan enggak. Pak Bagini mohon maaf, kami di sini berusaha mendengarkan suara Bapak yang dari Bengkulu, <laughs> tapi memang salurannya enggak begitu jelas ya, Pak. Ada beberapa kalimat yang kita tangkap, tapi takut salah untuk kita ungkapin. Iya, yang pertama memang salurannya enggak jelas, yang kedua kita lapar, jadi udah bingung nih oh, dengerin kita enggak. Kita, Ustadz Danu kali, saya memang enggak. <laughs> <laughs> Mohon maaf sekali buat pemirsa yang ada di rumah yang ketika menghubungi kami di sini kami enggak begitu jelas menerimanya dan nanti insyaallah mungkin Sadanu bisa menyampaikan dan menyampaikan Sadanu mungkin sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Sudah ada pemirsa yang mau bertanya? Iya, sentar saya yang pilih, membangun aja. <laughs> Semangat banget nafsu. Iya, ah ini, Pak yang di tengah ini, Pak. Iya. Ya silakan ada maiknya, bisa mohon maaf siapa ya, nanti pelan pelan satu satu, insya Allah ada kesempatan nanti. Kalau enggak ada, ya minggu depan. Enggak ada, ya minggu depan lagi. Pokoknya hati, -hati aja di bengkel hati, insya Allah. Silakan Pak, sudah langsung aja Pak, Pak, Bapak sudah langsung. Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam, alhamdulillah. Nama saya Ipin Saripin. Oh Ipin Ipin. Nah. <laughs> dari kampung bulu. Siapa Lalu, namanya, Pak? Siapa Ipin, maaf Pak ini Ipin, Ipin Saripin. Ipin Saripin. Oh. Jangan ngerubah itu. Itu acaranya di MNCTV. Iya. Ipin Upin. Bapak itu yang benar namanya Ipin Upin bukan Ipin Saripin. <laughs> namanya siapa? Ipin. Ah, kan benar. Iya. Terus yang kedua? Saripin. <laughs> tetap juga hmm. ya silakan saya dari silakan. Dari, tambun. Huh? dari Tambun dari Tambun umur empat puluh dua tahun bekasi nih ya. oh, umur empat puluh dua tahun ya keluhan saya ini pak ustad uh -uh. saya ini kena stroke ringan belah kiri terus sama pandangan mata saya ini jadi kabur jadi rasanya apa tuh pakai mat pakai matnya deketin rasanya, mata saya ini rasanya berat untuk melihat Oh gitu. Bu, untuk melihat, jadi ini apa puyungnya puyung kayak puyung tujuh keliling gitu. Oh, <laughs> <iya> baru <laughs> baru tujuh keliling pak, yeah. belum tujuh belas keliling. <laughs> tujuh keliling kayak obat aja <laughs> Pak Ipin. <laughs> ya, ya ya ya ya ya. Tadi ngomong apa ya? Uh -huh. pandangan, Ustaz, pandangan, pandangan agak buruk. Ya. Setrum ringan, setrum yang kanan apa yang kiri? kiri, kiri Ustaz. Yang kiri. Ya. E, tangan aja apa kaki apa separuh badan? Tangan, Atau tangan sama muka? Tangan muka ini muka ya. Tangan sama muka? Iya. Bapak kesini sama istri enggak Sama kakak. Kakak saya. Saya Kak ipar sama kakak, iya. pak Ipin, saya mau tanya, pak Ipin kalau di rumah sama istri suka marah nggak sih? Jujur aja deh. Marah enggak tapi suka jeng Ada jengkel sih Pak Ustadz Iya Amak anak kadang-kadang ama anak, sama istri Iya, iya. Marah enggak saat jengkel doang iya. Aja, iya Nah itu mah beda kata-kata ya. <laughs> <laughs> Saya emang enggak pernah marah, enggak pernah jengkel Enggak plok, kayak sama aja ya Itu mah beda kata-kata aja Iya Sering enggak jengkel sama istri atau sama anak Jengkel diam, jengkel diam itu Iya, eh, sering, iya sering enggak? Sering waktunya Sehari itu pasti ada gitu Iya Sehari pasti ada biasanya Tapi sekarang udah sakit mangga saya Udah 8 bulan Iya tahu. Hmm. Saya mah tanya kemarin Kemarin Pak Ibin Iya Iye. ada ya kemarin Pak <laughs> <laughs> <laughs> <Iya, laughs> <betul. laughs> Ibin tuh mau azan kali ya Posisi-posisi <laughs> mau azan nih ya Pak Ibin Pak Ipin saya ajak kalau memang mau sembuh beneran serius eh, eh, sembuh karena Allah Pak Ipin mulai sekarang jangan sering jengkel sama istri dan anak atau siapapun jangan bi biasa aja kalau enggak cocok biasa aja kalau saya melihat Pak Ipin yang stroke ringannya sebelah kiri <tuh> memang jengkelnya enggak terlalu kuat sih marahnya enggak terlalu kuat tapi ada aja tiap hari begitu. Pak sama istri, anak, istri anak ganti-ganti ya. ganti, gitu. Ya, betul ya? betul Pak, Ustadz, betul. Yang yang mau saya tanyakan, kalau sama istri sama anak kan sering jengkel. Ya. Pak Ipin sering jengkel enggak Pak Ipin sama pacarnya? Pasti. Hmm. Kalau sama anak sama istri kan sering jengkel. Sekarang ya. saya tanya, Pak Ipin sering enggak jengkel sama pacar? Enggak punya pacar. Oh iya. <laughs> Jawaban yang bagus. Ya, Cerdas. Enggak ya, so. <laughs> punya pacar paca sih enggak punya satu. sih dia punya. <laughs> <boleh. laughs> enggak ya, Pak Ipin, mulai sekarang jangan sering jengkel sama istri. Iya, Bastan. Sama anak, mau, mau? Karena Allah, mulai nanti malam oh. serius tahajud mohon ampun pada Allah taala jika Pak Pak Ipin sering ngomelin istri ngomelin anak walaupun nggak marah meledak tapi ngomel aja paham kan maksud saya ya, ya. bener kira-kira ya, ya. istri bapak nonton nggak acara ini nonton pasti insyaallah nonton ya, ya pasti, hampir setiap pasti. minggu senin ya, nonton, nonton, ya. nonton ya nah ya. sekarang pak ipin karena pak ipin sering karena yang kalau yang sakit kiri berarti yang sering ngomel itu emang pak ipin Bener ya iya, Nah sekarang Pak Ipin Saya mohon Pak Ipin Mau meminta maaf pada istri sama anak Mau gak kira-kira mau Nah oke okay, Alhamdulillah Sekarang di sebelah kiri saya ini ada kamera Pak Ipin menghadap kamera sebelah kiri tuh Nah yeah. menghadap sana yeah. yeah. Kemudian minta maaf sama istri Minta maaf sama anak Gak apa-apa walaupun sebagai orang tua Gak apa-apa Yang penting ikhlas karena Allah Mudah-mudahan Stroke ringannya cepat sembuh ya. ya Minta maaf Istriku yang bernama ini Dan anakku yang bernama ini Ini ini Jika bapak sering berbuat Salah, ngomel, cengkel, jewer Nendang, gaplok Bapak minta maaf ya Bu minta maaf Seperti itu ya Yang baik jangan keburu-buru Miknya deketin pak Miknya deketin ya. Kamarannya sebelah situ sebelah, pak ya. Istriku yang bernama Mumun Oh. Sama anakku yang bernama Linda. Isteri, maaf. Isteri, maaf. Iya, ya, minta maaf pak. Saya banyak kejengkelan, kejengkelan pada anak saya, kepada istri saya. Saya sering jengkel. Saya di sini disaksikan Ustaz Danu sama mm. jemaah. Saya minta maaf. Mm -mm. Lahir batin. Mm ikhlas, ikhlas. Bila kita Allah ya, Allah. Amin, amin, Amin, Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan permintaan maaf Pak Ipin pada istri sama anak amin. yang terima malah Allah nanti ya, Amin. amin. Mudah-mudahan Pak Ipin uh, Allah ridho sehingga Allah nanti bisa memberikan kesembuhan pada Pak Ipin, amin. amin. Saya tanya, sekarang mata kirinya yang tadi berat sekarang gimana? deketin mic-nya dong. Sekarang gimana? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Alhamdulillah enak kan? Enakan. enakan oh, wah. wah, bisa dicoba ini matanya. Hah. Tangannya gimana sekarang yang kiri? Pakai mic dong, gimana? enteng kosakata enteng bilang apa sama Allah alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah. mau ngasih apa sama kita <laughs> terima kasih paus alhamdulillah ini yang 8 juta 2 ya tidak apa-apa Pak Pak Ibin mudah-mudahan manfaat jangan cengkel jangan marah lagi karena Allah ya Sayangi istri sayangi anak Mudah-mudahan keluarga Bapak bisa menjadi keluarga sakinah, mawada, warah, amin. Ma ah. Baik. Terima kasih, Pak Ipin. Semoga lekas sembuh dan Alhamdulillah sudah sembuh. Pemirsa, uh, baik. Ah, ini semangat banget kayaknya. Pak Ipin minta mic ya. Tolong kasih Bapak jenggot ini. Iya. Oh iya, ma' jenggot. Kan kau sama-sama? Iyip, sama -sama. Nia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhubungan, saya berhubungan, saya berhubungan, saya berhubungan. Satu, kalau sendiri saya dan istri saya Satu, ada dua, jadi pertanyaan Satu, nama saya, nama saya Haji Sukatma Mulia Pelan pak, pelan pak, tenang pak Nama saya Haji Sukatma Mulia Haji? Haji Sukatma Mulia Sehari-hari Haji SKM Alamat saya Kampung Pasir Cina Desa Cipandoa Kacapan Pacet Kecamatan Pacet Janyur. Oh ya. Saya mau bertanya, saya kurang lebih penyakit saya gatal-gatal setahun kurang lebih ya. Gatal di mana batal-batal ini. Semua badan saya Semua gatal. badan. Ya, Semua gatal. badan. Ya, gatal-gatal. Ya. Oh iya. Dan satu lagi istri muda saya kurang lebih 8 tahun. Eh, eh bentar sebentar sebentar. Ada yang aneh Wah. nih. Ini ada yang aneh nih. Ya. Ada yang aneh nih Pak Haji. Ya. Sebentar, pelan-pelan dong, pelan-pelan coba. Oh bicaranya. Haji ya, ngomongnya. Tadi, jalan -jalan tadi yang pelan. tadi yang barusan tadi loh. Oh yang tadi kan dia gatal udah sudah itu mau. Oh, ya, udah ya. biarin aja. Kita mau gatal mau jatuh biarin aja. Tuh. Yang barusan oh, tadi ya. Oh yang barusan. Yang, oh, iya. Pelan, saya, tapi kapan oh, aja oh, coba? Oh Istri saya, istri muda saya kurang lebih 8 apa tahun. Apa tadi? Apa tadi? Istri muda saya. Ah istri muda. Kurang muda. lebih 8 tahun. Kalau dia stroke ya, dari setruk jadi bicaranya enggak pasih gitu ya. Jadi enggak bisa dimengerti kadang-kadang gitu. Udah kurang lebih 8 tahun. Nah, itu maksud kemanya stroke itu. Gitu. Setruk tapi udah sehat tahu saja Oh, sudah sehat. Ya, jika itunya tuh bicaranya jadi enggak pasih gitu. Oh, Mata, itu jejasnya ya. yang masih setruk Iya, betul. Iya. <laughs> ya. itu pertanyaan Ustaz. Pertanyaannya ya. ya. Solusinya bagaimana? Solusinya ternyata? begini, Pak Haji. Ya. Pak Haji siapa tadi? Rahmat Ulkatma Mulia. Haji SKM aja Haji, Haji SKM SKM ya Kok SKM? <laughs> SKM itu Sukatma Potong letter gitu oh, Sukatma oh, jadi ya. SKM Jadi SKM disingkat oh, Makanya tadi yang aneh Iya Udah Pak Haji betul, Saya mau tanya Pak Haji kan gatel-gatel Iya -gatel. betul Nih saya tanya nih Pak Haji Dulu Pernah atau sering ke Maaf nih Ke orang pinter minta Minta ilmu Agar selamat Gitu ya Dulu Dulu, ya betul, betul, dulu Bener ya, Sekarang-sarang gak, udah belasan tahun gak Iya, dulu, ya, dulu. sama ya, bilangnya dulu. Ya, dulu Kalau besok-besok mah, jangan kalau Iya, emang udah lama emang Udah lama, bener Iya, betul Itu yang untuk keselamatan, ya ya insya Allah Iya Kalau untuk pengasian melet wanita ada gak? Melet Ayo, jujur, ayo, jujur Jujur, ayo saya terus terang, Ustaz Mustajir, ya. muda sampai sekarang belum pernah menuntut yang buat gitu. Ah, jujur, tidak ya. bisa bohong sama saya, apalagi sama Allahan gitu ya. ya. Apalagi sama ini nih, kita ini sudah begini nih, ada pelat, nih ada pelat nih, gitu ketahuan sudah. Hmm. Iaunya <tutuk> <tutuk> ya, punya bini muda. Iya, sudah lama Jadi, kan bulan Oktober. Masih, masih Alhamdulillah, tidak dibilang muda yang keberapa kan, gitu. Hmm. Ya. Ya, yang kedua, emang cuma dua. Iya, <tutuk> <tutuk> <tutuk> ya Pak Haji Pak Haji saya gini. Ini mumpung kita ketemu, saya kajak Ikrar Pak Haji SKM ya, betul. SKM tadi apa? Tadi singkat. Sultan Mahmudiah. SKM suka mandi. Di pasar induk ada tu nama saya SKM. Pak Aji, mulai hari ini di rumah Allah di Mesjid Anida, semua ilmu yang dulu dituntut oleh Pak Haji entah itu untuk keselamatan ilmunya, entah itu ilmu pelet. Kalau ilmu tidak ada, ilmu tersebut tidak ada tuntunan dalam syariat Islam maupun sunnah Rasulullah Maukah seluruh ilmu yang ada di dalam tubuh Pak Haji Mulai hari ini Rontok, luntur dan keluar dari tubuh Pak Haji kerana Allah Insya Allah Ikhlas Kalau ya, amali yang tidak ada dasar hukumnya di Rasulullah kan? Iyalah tinggal jawab iyalah gitu iyalah. aja. Ribet saja Ikhlas. Ya. Ikhlas Ikhlas saya malah jadi belum ikhlas jadi ikhlas ya? Amin amin amin jangan ah, bilang amin. Oh ini tapi nggak bisa nyari cewek lagi lupa ji. Rontok nih sekarang. Udah? Nah sekarang tadi gatal-gatal nggak rasanya tubuh? Tadi tadi gatal memang. Sekarang sekarang setelah ya, ya. kita ikhlas gimana? Ya alhamdulillah nggak merasa ah. nggak merasa nggak ya. merasa terusnya. Tapi ini masih keluar nih. Makanya bagi-bagi kalau ada duit. Ya. Ya, Jangan untuk ngamar aja ya. Bagi-bagi Pak -bagi, Haji ya. Insya Allah, insya Allah amin. Tahu <laughs> enggak dia ilmu pelet enggak ngaku coba. Untuk mata-mata kita tadi dibisikin sama ya. Ustadz Albert. Tahu ada ilmu peletnya. Iya, iya. Sama mau diminta maksudnya. Bagi mudah-mudahan manfaat ya. Amin, amin. Nanti ke doa ngaminin ya. ya Insyaallah. Baik Pak Haji, terima kasih ya. Ya yang sudah kombreak dulu nanti istri kita itu sambung lagi itu apa break dulu, break pan lah. Ya. Ya. Ini buat gatel-gatel kayaknya nggak sabaran ya. Silakan Pak Haji duduk dulu. Oh. Iya, oh. pemirsa yang Allah kita kembali lagi dengan jemaah kita. Silakan Pak Haji, ya silakan. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakti dari semua. Ah, silahkan, Pel saya Adi dari Jember. Ah, silakan. Keluhan saya itu di paha ini ada benjolan dan di kiri ini ada benjolan juga. Gitu, Ustaz. Ya. Mohon solusinya. Terima kasih. Iya, alhamdulillah, Pak Haji. Eh, yang ada di pangkal paha di sini begini. Pak Haji, kayaknya insyaallah nih kayaknya insyaallah nih ya. Dua, Ustaz. Iya, yang belah samping kiri sama pangkal sebelah kanan ini ya. Yang kanan ini ada masalah di dalam keluarga di mana masalah ini tidak selesai sampai saat ini. Dan Pak Aji ada kejengkelan tapi diam Coba nanti dicari entah itu dengan anak Entah itu dengan adik atau kakak Entah itu dengan istri Tapi kayaknya bisa juga dengan orang tua Tapi faktor itu Ada masalah di keluarga yang menjadikan Pak Aji itu jengkel ingat ingat sebelum ini muncul, sebelum itu muncul Bukan sekarang, kalau sekarang mah diam aja bingung nanti Iya Ustadz itu dengan adik saya sebelumnya. Ah benar ya. di desa itu ada masalah itu sampai sekarang itu sebelum muncul itu sudah ah. itu muncul. Oh, oh ya berarti yang saya sampaikan Insya Allah benar. Nah nanti Pak Haji nanti saya mohon selesaikan masalah dengan adik itu baik-baik. Kalau Pak ada di sini kalau ada benjolan berarti Pak Haji yang jengkel. Tolong jangan marah walaupun di sini. Ya ya. ya, ya. Ngerti kan maksud saya? Ngerti ya. ngerti. Jadi. Ada masalah, memang kelihatannya Pak Haji nggak keluar marah di sini. Nah, tolong itu dikeluarkan. Mohon ampun kepada Allah Taala. Sama seperti yang di paha kiri itu ada benjolan. Sebenarnya dari persoalan-persoalan rumah tangga Pak Pak Haji ini, kepingin semua masalah itu diselesaikan dengan cepat. Tapi Pak Haji kalau nyuruh nyelesaiinnya ada kemarahan. Ada kejengkelan Kok iya. ibaratnya kalau orang Jawa Timur Kok orang dang-dang Nah itu Paham? Ini Baji Tahajud Mulai hari ini Kemudian jangan lepas Maksudnya Raji Tahajud Kemudian mohon ampun Ya Allah jika benjolan di paha kananku Itu karena saya ada masa dengan adik saya di mana saya ada kejengkelan Saya mohon ampun padamu Kemudian jika ada benjolan di sebelah kiri eh, Kaki dekat dekat paha kiriku jika itu karena aku sering menyuruh di mana menyuruhku itu ada kejengkelan, kemarahan di dalam keluargaku aku mohon ampun nah, kemudian mohon diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala ya. ya Haji yang sabar amin. ya nanti kita ya. bisa doa sama-sama silahkan -sama. Alhamdulillah ya, <laughs> Jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa bengkel hati yang dirahmati oleh Allah amin mari akhir acara ini kita berdoa dengan khusus pada Allah Ta'ala Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa yang kita mohonkan kepada Allah. Amin, amin, ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma shalata Muhammad wa alihi wa shahbiyyatamain. Al ya Allah ya Gafar, engkaulah yang mahu pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Amin. Ampunilah dosa yang kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini, amin. ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil Amin. hingga dosa yang cukup besar di hadapanmu, Ya Allah Amin. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, Ya Allah Amin. Kepada istri kami, Amin. kepada anak-anak kami Dosa Amin. kepada teman-teman kami, Amin. kepada hambamu yang lain, Ya Allah Dan juga kepada makhluk yang kau ciptakan di muka bumi Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan yang cukup besar di hadapanmu, Ya Allah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 Jika kami masih banyak salah dan dosa di hadapanmu Sehingga engkau berikan kami peringatan dan sakit pada diri kami Ya Allah, ampunilah dosa kami Dan kami mohon agar engkau berkenan menyembuhkan sakit yang ada pada diri kami Ya Allah Dan juga mencabut peringatan Dan juga musibah pada diri kami Ya Allah, amin Ya Allah Jika di antara anak-anak kami Ada yang sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai orang tuanya Ya Allah Ampuni dosa-dosa kami Dan kami mohon agar Engkau berkenan Menyembuhkan sakit dari anak-anak kami Ya Allah, ya salam Agar kami lebih sujud padamu Ya Allah, amin Ya Allah, jauhkanlah kami dari Godaan setan yang Engkau kutuk, ya Allah Jauhkanlah kami dari kemarahan Dan kejengkelan yang ada dalam hati kami Dekatkanlah kami Dengan kesabaranmu, ya Allah Dekatkanlah kami Dengan orang-orang yang soleh, ya Allah, amin Ya Allah, ya razak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 Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillah baru saja kita dengarkan doa dari guru kita dan kita mengaminkannya semoga para malaikat yang hadir saat ini pun ikut mengaminkan doa-doa kita dan dijawab di oleh Allah Subhanahu wa taala Adasanya bahwa benar yang Allah katakan jangan kita hidup berlebihan Karena sesuatu yang berlebihan akan membuat penyakit di ujungnya nanti, baik itu penyakit jasmani ataupun penyakit rohani. Kalaulah kita ingin mengacu kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pola hidup yang sederhana, pola hidup yang indah, pola makan yang indah, maka kita akan mendapatkan kesehatan dunia dan akhirat juga, jasmani dan rohani juga. Dan kami semua yang ada di sini mohon maaf kepada pemirsa yang ada di rumah. Yang tadi telpon mungkin sulit masuk Dan sudah masuk kita sulit mendengarnya Kerana gangguan hal yang lainnya Dan juga bagi jemaah yang sudah hadir Di Masjid Anida An TV ini Yang masih banyak mempertanya Mohon maaf kalau seandainya belum ada kesempatan diberikan oleh kami Karena juga terputus dan juga Terbatas dengan waktu yang ada Mungkin di satu menit akhir Ustaz menyampaikan sesuatu buat kita semua Iya, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz jadi memang kita sebagai seorang muslim yang mencoba taat pada perintah-perintah Allah Marilah kita senantiasa menjalankan amanah-amanah yang sudah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran salah satunya adalah tema kita saat ini jangan berlebihan Bagaimanapun juga kalau Allah melebihkan sesuatu atas nikmatnya kepada kita Bagaimana kita mengolah menjadi sesuatu Yang menjadikan itu Tempat untuk sujud pada Allah Ta'ala ya. Baik riski Baik suami Baik istri Baik anak-anak kita Apapun semuanya Ayolah kita kembalikan pada Allah Ta'ala Karena Allah lah sebenarnya Yang harus kita lebihkan Kita sayangi Dan kita cintai Dan kita sebagai se makhluk atau hambanya Senantiasa lebih terhadap apa yang sudah Allah punya yang diberikan kepada kita. Yang penting kita belajar kalau berlebihan itu identik dengan atau dekat dengan kesombongan, kesombongan kita, tinggi hati kita, kita belajar untuk tidak. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan syariat Islam dengan istiqamah. Amin. Wassalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh.